Singka, Radio Muslim Memurnikan akidah Menebarkan sunnah Saat bin Muad Ketika dia meninggal Ars Allah subhanahu wa ta'ala Bergetar Ars Allah subhanahu wa ta'ala ber Bergetar Dia masih muda Masuk Islam masih muda kemudian meninggal Masih muda kalau tidak salah ya Jadi setelah dia masuk Islam Itu hanya, hanya 5 tahun Kemudian dia meninggal. Jadi sebentar aja. Tapi kenapa dia bisa meraih keutamaan ini ketika dia meninggal? Rasulullah Subhanahu Wataala bergetar dalam waktu yang sebentar dia bisa meraih keutamaan yang yang besar. Wasaihidahu sabouna alaapan minal malaika. Bahkan dia disaksikan oleh tujuh ribu malaikat. Waktu yang sebentar. Kata para ulama, Anda bisa baca kisahnya di sini. Karena dia berdakwah, dalam waktu yang sebentar dia islamkan itu. Satu satu apa? Satu kampung masuk Islam. Sa'ad bin bin Muad. Jadi begitu, kita itu apa ya? Kita manfaatkan waktu kita yang yang sebentar. Kita kan hidup di dunia kan hanya sebentar. Untuk meraih sesuatu yang besar. Kita udah hidup berapa tahun? Masuk Islam berapa tahun? apa yang sudah kita berikan untuk Islam Baru saja Anda menyimak drama singkat Radio Muskat